Tulur Paser r Pan Goyang Bro! Untuk artis yang perdana, yang bakal memberikan satu kita untuk anda. Kita nikmati kebersamaan di siang hari ini. Dan kita buka kebersamaan di siang hari ini bersama... Tasya Rosmala Adela Adela Adela. Untuk tulur Baturjo.